Selamat datang di hari ketiga di Learning for Success e learning Program. Hari ini Anda akan belajar teknik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu teknik supermemori. Atau teknik mengingat dengan cepat dan mudah, yang nantinya akan mengajarkan Anda bagaimana menghafal angka hingga 20 digit, menghafal kata-kata asing seperti nama ilmiah dari tumbuhan dan hewan, serta nama-nama ilmiah atau biologis untuk organ-organ tubuh, untuk mahasiswa kedokteran dan untuk pelajaran biologi. udah menghafal kosakata dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian menghafal daftar kata hingga 50 kata dengan berurut, menghafal kalimat panjang seperti kalimat pengertian, menghafal nama-nama unsur kimia dari tabel periodik unsur kimia, kemudian menghafal nomor atom suatu unsur dari unsur kimia, kemudian menghafal sejarah, tahun kejadian, nama-nama tokoh, menghafal suatu nilai seperti jarak dari bumi ke bulan dan kecepatan cahaya atau luas suatu wilayah dan lain sebagainya, menghafal rumus dan menghafal wajah seseorang ketika anak kenalan menghafal nama Namanya dan wajahnya Naiklah mari kita mulai Teknik supermemori Apa itu teknik supermemori? Teknik supermemori adalah teknik menyimpan info informasi ke dalam otak kita Sesuai dengan cara kerja otak Yaitu berdasarkan fungsi otak kiri dan otak kanan Berdasarkan ketiga cara manusia menerima informasi Yaitu visual, audio, dan kinesthetik Dan yang paling penting adalah berdasarkan prinsip-prinsip memori Yaitu prinsip-prinsip memori atas sebagai berikut uh, Informasi yang tidak masuk akal Kemudian atau hal yang tidak masuk akal Hal-hal yang berlebihan, sesuatu yang terkaitkan dengan seks, sesuatu yang terkait dengan bahaya, sesuatu yang kita imajinasikan, sesuatu yang berkaitan yang atau yang memiliki warna, simbol, kemudian ritme, sesuatu yang diulang-ulang, hal-hal yang pertama dan terakhir dari suatu sesi, informasi atau hal yang terkait dengan uh, sesuatu atau informasi yang sudah kita tahu sebelumnya, hal-hal yang lucu, nah, Itulah dari eh, prinsip-prinsip memori Nah, teknik yang pertama yang kita belajar adalah teknik cerita Teknik cerita adalah teknik mengingat dengan menggunakan cerita Misalnya Anda harus mengingat daftar kata di bawah ini Yang terdiri dari Kambing, kereta api, telur, sapu, jeruk, polisi, buku, api, penjara, mobil, komputer, sayap, matahari, pensil, kamera, bidadari, sandal, kopi, batu, pesawat Nah, bagaimana caranya agar Anda Gampang mengingatnya dengan mudah dan ter, uh, terurut Yang harus Anda lakukan adalah membuatnya menjadi sebuah cerita Namun sebelum anda uh, sebelumnya silahkan hafal terlebih dahulu daftar kata di atas Hal ini untuk mengetahui perubahan yang Anda alami Setelah Anda menggunakan teknik cerita dan sebelum Anda menggunakan teknik cerita Berapakah yang Anda hafal ketika Anda belum menggunakan teknik cerita Dan berapa yang Anda gunakan setelah menggunakannya Oke silahkan Anda pause sekarang dan hafalkan Jujurlah pada diri Anda, karena ini bermanfaat untuk diri Anda sendiri Anda sehingga, sehingga anda mengetahui perbedaannya Oke, silahkan hafalkan daftar kalian ini, silahkan pause Oke, pause sekarang, pause Baiklah, kami anggap Anda sudah menghafalnya Nah, sekarang pastinya Anda untuk mengucapkannya kembali Kami yakin bahwa Anda tidak Sebesar kemungkinan Anda untuk tidak menghafalkan semuanya Apalagi secara terurut Nah, untuk nampilnya seriurut dengan teknik cerita, berikut adalah caranya. Kayankan dan ikuti teknik cerita ini. Kunci dari teknik cerita ini adalah Anda harus berimajinasi. Karena imajinasi adalah satu prinsip, salah satu prinsip memori. Nah, berimajinasilah dengan apa yang Anda buat cerita-cerita yang Anda buat. Baiklah, cerita yang kami buat tentang daftar kata tadi adalah sebagai berikut. Nah, berimajinasilah Sekali lagi berimajinasi dengan cerita berikut ini Bayangkan dalam pikiran anda Ada seekor kambing yang sedang menyeberang jalan Anda mengingat kambing Kemudian kambing tersebut ditabrak kereta api bah! Anda mengingat kereta api Kemudian perut kambing tersebut pecah dan mengeluarkan telur tung, tung tung Keluar telur Anda mengingat telur Kemudian telurnya pun disapu Tiba tiba pecah dan mengeluarkan jeruk Anda mengingat sapu dan jeruk Bayangkan lagi Akhirnya datang polisi Ingat Anda mengingat polisi Membawa buku Buku pasal-pasal mengenai penabrakan tersebut Anda mengingat buku Dan buku tersebut mengeluarkan api Uff, Mengeluarkan api Anda mengingat api Bayangkan api Dan masinis kereta api atau supir kereta api tersebut Kemudian di penjara Anda mengingat penjara Tapi penjaranya di dalam mobil anda mengingat mobil, bayangkan mobil kemudian setelah dipenjara dalam mobil sup, uh, supir otomatis ini tadi dilempar dengan komputer anda bayangkan komputer kemudian tiba-tiba mobil ini mengeluarkan sayap Uff, mengeluarkan sayap anda mengingat sayap, bayangkan sayap mobil yang di penjara tadi mengeluarkan sayap dan terbang menuju matahari department store wow, matahari nih belanja Bayangkan logo matahari, bayangkan menuju matahari, anda mengingat matahari untuk membeli pensil, bayangkan mobil bersayap membeli pensil, pensil ke matahari, anda mengingat pensil, bayangkan sebuah pensil, bayangkan dalam pikiran anda kemudian orang-orang di matahari akan pada heran semua, kemudian fotonya atau mengambil gambarnya, memotretnya dengan menggunakan kamera, bayangkan kamera, bayangkan kamera dalam pikiran anda, anda mengingat kamera. Tiba-tiba dari kamera tersebut, kamera yang kita gunakan untuk memotret ini, keluar bidadari. Tadi bidadarinya menggunakan sendal jepit yang udah dekil. Fuh, keluar bidadari, Anda mengingat bidadari dan sendal jepit. Oke, kita akan tadi mengingat sendal, bidadari dan sendal. Nah, di kamera keluar bidadari dan sendal, Anda mengingat sendal dan bidadari. Kemudian, orang-orang menyiram bidadari ini dengan kopi. Kopi panas lagi. Jadi, Anda mengingat kopi, bidadari disiram dengan kopi, Anda mengingat kopi. Dan, bahkan ada yang melemparnya dengan batu. Pang! Batu, bayangkan anda mengingat batu batu, tiba, tiba Mungkin karena tuhan murka, Melihat orang melempari Dan menyeram pari ini dengan batu dan kopi tiba kopi, pesawat jatuh menimpa Matahari di department store. Bah! Anda mui pesawat Oke, okay? sangat mudah bukan? Jika anda menggunakan Anna anda Kami jamin pasti anda mengingatnya dengan mudah Oke, okay, untuk mengingat kembali Ingat kembali ceritanya dan tulis semua yang kata-kata yang terlalu tadi sangat mudah bukan? nah, selanjutnya adalah bagaimana menggunakan teknik cerita ke dalam materi pelajaran masih ingatkan Anda di hari pertama teknik-teknik untuk memelihara otak Anda untuk meningkatkan kinerja otak ada beberapa cara yang pertama adalah olahraga 20 menit sehari tidur 6-7 jam sehari kemudian minum air putih 3 liter sehari latih otak untuk berpikir dengan pertanyaan, makan sayur dan buah-buahan, mendengarkan musik barok, tidak merokok dan minum minuman berakohol. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah mengambil kata kunci dari tiap dari tiap poin-poin tadi. Kata kunci ini adalah kata kunci yang atau kata-kata yang ditebakan berwarna merah. Yang pertama kata kunci adalah olahraga, yang berikutnya adalah tidur, kata kunci yang berikutnya lagi adalah air. Kata kunci yang berikutnya lagi adalah Pertanyaan Kata kunci yang berikutnya adalah Sayur dan buah-buahan Kata kunci yang berikutnya adalah Musik Dan kata kunci yang terakhir adalah Rokok Tanya yang ambil rokok aja cukup Oke okay. Nah sekarang kita buat cerita bayangkan Payangkan Sekarang anda pelakunya Anda pelaku dalam cerita ini bayangkan anda sedang Habis olahraga Olahraga Anda mengingat olahraga Kemudian Anda tidak capek dan mengingat tertidur Anda tertidur di uh, Pingit jalan, katakanlah Biar Anda mengingatnya, jadi Anda mengingat tidur Kemudian ada orang yang Menyirap Anda dengan air Wah! Ingat, Anda mengingat air Dan Tapi airnya bukan disiram Dengan ember, tapi menggunakan selang Nah selangnya tadi ternyata beruntuk tanda tanya Anda mengingat pertanyaan Bayangkan selang dengan tanda tanya Anda mengingat pertanyaan Nah, kemudian Anda marah-marah, kemudian melempari orang ini dengan buah dan sayur. Bang! Anda melempar buah, buah mangga, entah buah apa, kemudian sayur-sayuran Anda lempar kepada orang ini. Anda mengingat buah dan sayuran. Kemudian, buah yang Anda lempar tadi mengenai seorang yang sedang main musik. Sedang main musik di jalanan. Dan dia juga, dia juga menggunakan sedang merokok. Nah, jadi Anda mengingat dua hal yaitu musik dan rokok. Rokok yang tadi ini sampai mengenai mulutnya, akan terbakar mulutnya. Mudah bukan mengingatnya, karena rokok tadi terkait dengan bahaya, kena mulut, jadi terkait dengan bahaya. Salah satu prinsip super memory. Gampang bukan? Jika Anda menggunakan imajinasi Anda, pasti sangat gampang. Karena kan imajinasi Anda untuk mengingat, karena Anda tidak mengingat tulisan, namun Anda mengingat imajinasi apa yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda. Sangat, -sangat mudah bukan menghafal prinsip-prinsip, atau teknik-teknik uh, meningkatkan jenri otak, dengan menggunakan teknik cerita. Laik yang berikutnya adalah teknik lokasi. Teknik lokasi ini adalah mengaitkan daftar kata-kata tadi Kita masih menggunakan daftar kata tadi Sampai satu sampai satu lagi teknik memori Jadi Anda harus mengingat uh, Tadi, harus perhatikan daftar, daftar kata yang kita gunakan tadi nah, Teknik lokasi ini adalah mengaitkan daftar kata Dengan lokasi yang sangat Anda tahu Ingat teknik uh, prinsip memori yaitu Mengaitkan informasi dengan informasi infor, Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah Anda ketahui Salah satu prinsip memori Nah Sa yang kita gunakan di sini adalah lokasi, lokasi rumah Anda yang telah Anda kenal. Misalkan, Anda akan mengingat 20, kata, 20 daftar kata tadi. Nah, kahdekanlah 20 daftar kata tadi dengan lokasi di rumah Anda. Yang ter terdaftar di uh, slide berikut ini. Anda harus mengingat dan membayangkan jalan di depan rumah Anda, bayangkan... Nah Kemudian bayangkan juga ger gerbang rumah Anda Bayangkan gerbang rumah Anda Kemudian pagar rumah Anda Pagar rumah Anda ya, berbeda dengan gerbang Ingat pagar rumah Anda Bayangkan Yang melihatnya Kemudian pohon-pohon di sekitar rumah Anda Pohonnya cukup satu pohon saja Kemudian halaman rumah Anda Bayangkan rumah Anda Karena harus, paham, harus mengetahui halaman rumah Anda Untuk menggunakan teknik ini Kemudian garasi Kemudian pintu utama Anda dan ruang tamu Anda ingat ruang tamu Anda bayangkan kemudian ruang keluarga Anda dan dapur Anda kemudian teras Anda bayangkan kemudian jendela kamar Anda lihat jendela kamar Anda harus Anda harus tahu kemudian, meja tamu meja di ruang tamu kemudian lemari kamar Anda lemari di kamar Anda kemudian TV, TV di ruang tamu lihat dan perhatikan Meja telepon Meja telepon Anda Kemudian sofa Sofa Anda Lihat dan perhatikan sofa Anda Kamar mandi Lihat kamar mandi Anda Dalam pikiran Kemudian tempat tidur Anda Dan tempat jemuran Anda Kunci dari teknik lokasi adalah Anda harus mengetahui dan membayangkan Lokasi-lokasi yang, yang Anda Gunakan untuk mengaitkan dengan daftar kata Pastikan Anda membayangkan dalam pikiran Anda Yang selanjutnya kita lakukan adalah Mengaitkan uh, Daftar kata tadi dengan Lokasi di rumah anda, dengan menggunakan IMAJINASI Ingat selalu IMAJINASI, prinsip super memory Nah, sekarang yang pertama Kita akan mengingat tadi kambing kan yang pertama Kemudian kereta api dan lain sebagainya Baiklah, sekarang kita gunakan urutan dari rumah anda Bayangkan di, de di depan rumah anda Bayangkan semuanya Jika e, kami menyebutkan lokasi Anda harus membayangkan e, lokasi yang anda ketahui di depan rumah anda Pastikan anda membayangkannya pastikan untuk mencapai kesuksesan dalam mempelajari teknik ini. Oke, okay. gerombolan kambing. Anda mengingat kambing di de, di jalan depan rumah Anda. Baik, sudah anda bayangkan. Kemudian kereta api menabrak gerbang rumah Anda. Bayangkan kereta api menabrak gerbang rumah Anda. Anda harus membayangkan gerbang rumah Anda. Kemudian di tiap ujung pagar rumah Anda, jadi pagar rumah Anda itu kan ada ujung ujung-ujungnya. Ujung, nah, di situ ada banyak telur. Ditanjepan-cetukan, kecah sampai berserakan di di ujung-ujung pagar Anda. Bayangkan, kemudian, sebuah pohon di depan rumah Anda, pastikan di rumah oh. Anda harus ada pohon, ya. Berbentuk seperti sapu. Jika tidak ada pohon di depan rumah Anda, Anda bisa minjem pohon tetangga untuk menimajinaskannya. Cuman cuma minjem buat imajinasi doang, gak apa-apa. Nah, perhatikan bahwa, imajinasikan bahwa pohon itu bentuk sapu. Bayangkan dalam pikiran bayangkan dalam pikiran Anda menggunakan imajinasi, penekanan sekali dari sini, imajinasi. Kemudian, yang berikutnya adalah di halaman rumah Anda, bayangkan di halaman rumah Anda, Uh, ada banyak sekali jeruk berserakan Bayangkan jeruk berserakan di halaman rumah Anda Anda mengingat jeruk Kemudian di garasi Anda ada pak polisi Ya ada pak polisi Bayangkan di garasi Anda Kemudian di pintu utama Pintu utama Anda berbentuk Bentuknya seperti buku Jadi pintu utama Anda itu bergambar buku Jadi ada, ada judul bukunya Misalkan apa fresh business buku tentang bagaimana menghasilkan bau novel freshter kun ada foto yang penulisnya di sana nah, bayangkan pintu Anda seperti buku kemudian di ruang tamu di ruang tamu Anda Bayangkan untuk bahan di ruang tamu Anda Anda harus mengingat jadi Anda ingat api di sana nah kemudian masuk ke ruang keluarga bayangkan ruang keluarga Anda lihat dalam pikiran Anda ada kerangkeng seperti penjara ingat kerangkeng atau sudut kandang burung itu besar ini untuk kerangkaian bentuk dari besi, jadi seperti penjara anda ingat penjara kemudian di dapur anda, bayangkan di dapur anda ada mobil truk entah ada cukup atau enggak cukup, bayangkan saja dengan tidak masuk akal, akan anda lebih ingat ingat, mobil truk yang gede di dapur anda kemudian berikutnya, anda banting komputer anda, komputer kesayangan anda anda banting teras, pang, anda melihat teras dan anda yang anda lihat adalah komputer anda terbanting dan pecah, berserakan. anda mengingat komputer Kemudian di jendela kamar anda lihat jendela kamar anda bayangkan ada banyak sayap-sayap burung mungkin bekas burung berkayangkir dan sayapnya jatuh-jatuh bayangkan sangat kotor dan sangat mengganggu anda bayangkan sayap anda mengingat sayap nah ada uh, kemudian jam dinding anda lihat jam dinding anda berbentuk matahari seperti gambar seperti gambar matahari jam dinding anda nah kemudian atau anda juga menggunakan meja tamu karena kita menggunakan meja tamu pastikan senjatamu, taplak mejanya itu menggunakan gambar matahari, ya sama aja gitu. Kemudian bayangkan lemari anda itu, lemari kamar anda itu arsisinya pensil semua, jadi anda mengingat pensil, ya. Kemudian TV, TV anda, bayangkan TV anda ada kameranya, wah canggih nih TV pakai kamera, jadi yang nonton bisa sembil foto. Bayangkan TV anda ada kameranya. Kemudian di atas meja telepon anda lihat meja telepon anda ada bidadari kecil yang terbang berputar-putar ya ingat atau bayang ingat bidadari dan bayangkan imajinasikan atau lihat dalam pikiran anda meja telepon hmm. kemudian di sofa anda di sofa anda dijadikan rak sandal bayangkan di sofa anda ada begitu banyak sandal sepatu dan lain sebagainya anda mengingat anda melihat sofa dan mengingat sandal oke okay. kemudian bak mandi kita masuk ke bak mandi permandian Anda isinya bukan air tapi isinya kopi. Baiklah Anda mengingat kopi. Ini di tempat tidur Anda. Lihat tempat tidur Anda dalam pikiran Anda terbuat dari batu. Tempat tidur Anda bayangkan terbuat dari batu atau bentuk karang yang sangat tajam dan berbahaya. Ingat bahaya terkait dengan eh uh, uh, dengan memori dan ingatan. Tubuh dari batu. Kemudian kita masuk ke belakang kejemuran jemuran Anda. Nah, bayangkan jemuran Anda, Anda menjemur, bayangkan di sana ada pesawat Pesawat kecil ya apa-apa juga kecil yang sedang tersangkut tuh Bayangkan itu Nah Sekarang cara mengingatnya dengan mudah adalah Selama Anda mengaitkan dengan imajinasi Anda Pasti dengan sangat mudah Anda mengingatnya Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah tinggal mengingat Lokasi-lokasi Anda tadi Kemudian setelah Anda mengingat lokasi Anda tadi Secara otomatis Anda akan mengingat cerita ini Atau kaitan-kaitan ini Maka dengan Anda mengingatnya Maka Anda akan mengingat semua urutan-urutan tadi Nah Ujian terbaik dalam menggunakannya adalah Anda harus mengingat semua urutan uh, daftar lokasi-lokasi di rumah Anda. Oke? Sangat mudah untuk mengingatnya, bukan? Nah, sekarang, bagaimana menggunakan teknik lokasi dalam pelajaran? Contoh, kita menggunakan teknik ini lagi tadi, teknik meningkatkan kinerja otak dan menjaga uh, kestabilan atau kinerja otak tadi. Kita menggunakan kembali. Teknik lokasi kasin. Nah, Mä sinä tarjoat kata kontinjaa. kata kuncinya mutta minä olen lajin, kata kontinjaa, kata kontinjaa, kata kontinjaa, kata kontinjaa, kata kontinjaa, kata Berikutnya kata kata kontinjaa, kata kontinjaa, berikutnya kontinjaa, berikutnya Nah, bayangkan pintu depan Anda Anda gunakan untuk latihan olahraga. Olahraga apa coba? Olahraga tinju, ya berbahaya. Pintu Anda pukul-pukul sampai jebol karena untuk latihan olahraga. Jadi Anda mengingatnya, Anda olahraga tinju, pintu Anda sampai jebol karena terkait dengan bahaya, maka mudah diingat. Kemudian sofa. Masuk dalam sofa, bayangkan sofa Anda ada anjing tidur sampai Anda ada anjing tidur sampai kencing di sofa Anda. Rasa anda marah pastinya dan ini akan membuat Anda mudah mengingat. Jadi ada anjing tidur Anda mengingat tidur Tadi Anda mengingat olahraga Sekarang Anda mengingat tidur Ada anjing tidur di sofa Anda Begitu Anda melihat sofa Anda mengingat anjing tidur Untuk nah, Anda sangat marah Kemudian TV Anda ya, TV Anda itu anda, TV anda basah rusak Karena kesiram air nah, Anda mengingat air Nah Yang berikutnya adalah Dari dapur Kemudian Anda bertanya kepada ibu Anda Ma, kenapa tuh TV rusak? Nah, jadi begitu Anda mengingat dapur Anda mengingat bahwa Anda bertanya Makanya Anda terkait dengan pertanyaan Sebuah kata kunci tadi Yang berikutnya adalah tempat tidur nah, Kita menggunakan tempat tidur Anda Tempat tidur Anda ini, Anda mau tidur aja sampai sulit gitu Karena di tempat tidur Anda itu ada banyak buah-buahan dan sayur-sayuran Bayangkan, jadi Anda mengingat buah-buahan dan sayur-sayuran Begitu mengingat melihat tempat tidur Anda Nah, berikutnya kita masuk di kamar mandi Nah, kamar mandi Anda nih ada alat musik piano. Bayangkan di kamar mandi ada ada alat musik piano. Nah, ada banyak musik piano terusun. Wah, pianonya siapa nih di kamar mandi? Nah, aneh kan, jadi Anda mudah mengingatnya. Piano Anda mengingat musik, Anda mengingat musik barok. Eh. Kemudian, di bak mandi Anda, itu terapung banyak puntung rokok. Bayangkan, di bak mandi ada, ada banyak buntung rokok. Makaan, että mengingat rokok nah, Sekarang miniaturoko. tinggal mengingat lokasi-lokasi että Maka Makaan, että mengingat kata että Kemudian setelah Anda miniaturoko. kata kuncinya miniaturoko. akan mengingat teknik Mencepat Kinerja otak Makaan, että miniaturoko. Makaan, että miniaturoko. anatomi että miniaturoko. Makaan, että miniaturoko. Makaan, että miniaturoko. Makaan, että miniaturoko. Makaan, Teknik ini mirip dengan lokasi. Hanya saja kita menggunakan tubuh kita. Tadi kan lokasi. Jadi sekarang tubuh kita. Kemudian tubuh kita ini kita kaitkan dengan daftar kata tadi. Kita langsung menggunakan daftar kata yang tadi. Nah misalkan anatomi tubuh anda dari atas ke bawah seperti ini. Rambut, mata, hidung, telinga, mulut, heher, tangan kanan, tangan kiri, siku, seri tangan, kemudian dada, kemudian uh, perut. Kemudian pinggang, taha, lutut kanan, lutut kiri Kemudian betis Anda, kemudian mata kaki Anda tumit Anda, dan jempol kaki Anda Nah Bagaimana kita bisa mengingat uh, Semuanya tadi Daftar kata tadi adalah kita menggunakan Imajinasi mengairkan Antara daftar kata tadi dengan tubuh kita Tapi di sini Kalian minta keperlibatan Anda Menggunakan kinestetik Jadi dengan Anda bergerak Maka Anda akan mudah lebih ingat Baiklah, ikuti dan imajinasikan. Sekali lagi imajinasi, penekanan imajinasi adalah membantu Anda mengingat. Ikuti gerakan-gerakan gerakan yang kami sarankan dan imajinasikan apa yang kami sarankan. Baiklah, yang pertama kita mengaitkan rambut dengan kambing. Rambut Anda dengan kambing untuk diingat. Oke. Pegang rambut Anda, pastikan Anda memegangnya, kemudian bayangkan terkatkan bahwa rambut ini seperti bulu kambing. Oke, Anda mengingat kambing dengan rambut Anda. Kemudian kedipkan mata anda, kemudian bayangkan, katakan bahwa mata anda bersinar seperti lampu kulit api Jadi bayangkan pegang mata anda, kemudian katakan, wah lampu ini mata ini bersinar seperti lampu kulit api Terang oh, banget lah mata anda Kemudian, sarkoinen pegang hidung anda, hidung pegang, pegang, pasikan anda megangnya Kemudian bayangkan hidung anda seperti telur, wah hidung anda bulat seperti telur Anda mengingat telur, begitu anda megang hidung anda telur, ya ini telur gitu pegang telinga anda kemudian bayangkan dan katakan bahwa telinga anda lebarnya seperti sapu harus seperti sapu sapu hijuk gitu jadi bayangkan telinga anda lebar seperti sapu hijuk wah, pegang dan bayangkan buka mulut anda katakan bahwa dan bayangkan bahwa di mulut anda tersangkut sebuah jeruk oh jadi anda nggak bisa ngomong karena ada jeruk di mulut anda oh anda mengingat jeruk kemudian pegang leher anda katakan bayangkan bahwa leher anda di golgor polisi oh. jadi ini ketakutan bayangkan mudah mengingatnya ke leher Anda bayangkan ini ada di borgol polisi gitu. Anda di borgol polisi. Bayangkan borgol yang itu kecil di borgol ke leher Anda. Itu akan sakit dan bahaya. Dan bahaya tadi ada menerapkan prinsip memori. Dengan gerakan tangan kanan Anda, tangan kanan Anda gerakan dan katakan bahwa dan bayangkan bahwa tangan kanan Anda adalah tangan kanan Anda memegang buku. Nah, Anda bisa memegang buku misalnya entrepreneur bisnis, gimana master bisnis. Lihat buku tersebut di tangan kanan Anda. Nah, kemudian gerakan tangan kiri anda, sekarang tangan kiri anda lagi, ayo gerakan tangan kiri anda kemudian bayangkan mengeluarkan ke napi bayangkan mengeluarkan napi seperti itu, dan panas sekali ya nah kemudian gerakan siku anda nah bayangkan siku ini, siku anda ini anda gunakan menyiku orang lain tang, sampai mal orang lain itu sakit parah, dan anda sampai di penjara jadi begitu anda mengingat uh, siku, memegang siku anda mengingat penjara oke, okay. gerakan jari-jari anda kemudian katakan dan bayangkan bahwa anda menyetir mobil hanya menggunakan kedua jari kelingking anda, ayo jadi sangat berbahaya sekali menggunakan menyetir mobil dengan dengan jari kelingking maka akan mudah anda ingat begitu anda menggunakan jari kelingking, maka anda akan mengingat menyetir mobil anda ingat mobil, oke okay. berikutnya adalah uh, dada anda, pegang dada anda, kemudian katakan membayangkan bahwa di dada anda ada layar komputer, wah jadi anda kayak robot gitu dada anda ada layar komputernya, bayangkan pastikan anda menggangnya juga, karena ini menggunakan Teknik kinestetik, itu teknik e, cara manusia menerima informasi berdasarkan kinestetik. Pastikan Anda mengikuti semua gerakan yang kami sarankan. Kemudian, pegang perut Anda. Kemudian, katakan dan bayangkan perut Anda ini tumbuh sayap. Ayo, mau masuk akal, nggak masuk akal. Semakin nggak masuk akal, semakin bagus. Semakin nggak masuk akal, Anda semakin mengingatnya. Bayangkan tumbuh keluar sayap. Jadi, Anda mengingat sayap. Bayangkan pinggang Anda. Goyangkan, masuk kami, goyangkan pinggang Anda. Kemudian katakan dan bayangkan bahwa pinggang anda ini ada tato mataharinya. Wah, di pinggang ada tato matahari, nih. Nah, bayangkan seperti itu. Kemudian pegang paha anda. Paha anda pegang. Dan katakan, dan bayangkan bahwa paha anda tertusuk pensil. Wah, tertusuk pensil keluar darah. Jadi begitu anda megang, memegang paha anda, anda akan teringat pensil. Okay. Kemudian pegang lutut kanan anda. Lutut kanan anda, maka lutut kanan anda. Pegang, kemudian katakan dan bayangkan bahwa lutut kanan Anda ini ada chip kameranya. Wow, ada chip kameranya men, gila. Kamu sudah seperti robot nih di lutut Anda ada kamera tersembunyi. Jadi begitu Anda megang lutut Anda melihat kamera, oke? Okay. Lutut kanan mestinya. Memang lutut kiri Anda, kemudian katakan bayangkan bahwa lutut kiri Anda ditendang Bang, lu bayangkan biradari, cantik-cantik itu banget nendang lutut, lutut kiri Anda gitu. Bayangkan? Jadi begitu Anda menginat memegang lutut kiri semakin sakitan gitu. Anda mengajar bidadari menendangnya. Pak bida dari cakal atau digalak. Oke. Okay. Selanjutnya adalah pegang betis Anda. Betis. Nah, bayangkan betis Anda ini diikat dengan sendal, sendal jepit gitu ya. Gitu Anda menganggarkan betis Anda, maka Anda akan teringat sendal jepit. Tidak perlu sendal jepit Anda dengan karena dengan, dengan sesuatu yang telah Anda ketahui Anda mengingatnya dengan mudah. Bayangkan sendal jepit Anda terikat di e, betis Anda. Nah, kedua ke, selanjutnya pegang kedua mata kaki Anda. Mata kaki anda pegang Kemudian katakan Dan bayangkan bahwa Mata kaki anda adalah Seperti biji kopi Wah kecil juga Seperti biji kopi ya Nah ada Jadi begitu anda megang uh, Mata kaki anda Anda akan mengingat kopi Nah Pegang tumit anda Tumit pegang anda Bayangkan dan katakan Tumit anda sekeras batu Bila pun tumit ini Seperti batu gitu Jadi anda Mengingat begitu Megang tumit anda mengingat batu Selanjutnya adalah pegang jempol kaki Anda, kemudian katakan bayangkan bahwa jempol kaki Anda berbentuk pesawat terbang, wah ini enggak aneh nah ini semakin aneh semakin bagus nah, pegang, pegang jempol kaki Anda, wah ini seperti pesawat nih nah, dan begitu nah, sekarang cara mengingatnya adalah hanya dengan memegang semua uh, anggota adotan atau youtube Anda tadi maka Anda pasti akan mengingatnya kembali semua daftar klub tadi, cobalah apalagi jika anda mengimajinasikannya dengan sangat-sangat real, pasti anda mengingatnya mulai dari rambut anda, mata anda, hidung anda, kemudian mulut anda, dan pegang semuanya, maka anda pasti mengingatnya. Mudah bukan? Oke, okay. sekarang menggunakan teknik anatomi dalam uh, materi pelajaran. Okay, kita masih menggunakan yang tadi. Nah, kali ini sangat fleksibel kita bisa gunakan di mana-mana. Namun saya pikir agar lebih mudah dan lebih cepat kita menggunakan teknik ini aja yaitu teknik meningkatkan kinerja otak. Ya, masih seperti tadi. Kata kunci adalah olahraga, tidur, air, pertanyaan, sayur dan buah-buahan, musik dan merokok, terokok. Oke, sekarang olahraga. Kita menggunakan uh, leher, leher. Uh, Anda lah. Uh, leher Anda ah maksud kami bukan leher kepala, kepala Anda. Anda berolahraga, olahraga menggunakan kepala Anda, menggunakan kepala Anda ke kiri-kiri kanan-kanan eh, kiri-kiri seperti dipatah-patah, patah hingga leher Anda patah semakin bahaya semakin bagus semakin anda ingat nih nah, jadi anda menggerakkan leher anda hingga patah karena untuk berolahraga jadi begitu anda mengangkat leher anda anda mengingat oh, olahraga gitu ya kemudian pegang mata anda pegang mata anda anda ini uh, tertidur jadi anda sambil tertidur mata ini ngantuk banget karena udah ketiduran sampai ketiduran jadi anda begitu mengangkat mata anda anda teringat tidur oke okay. kata kunci tidur yang kedua Mulut Anda. Pegang mulut Anda. Nah, sehingga perlu dipegang, di... Buka-buka oh, aja, jadi... Terkotor lagi. Nah, bayangkan mulut, mulut Anda ini minum air. nih Jadi Anda mengingat air atau kunci air. Enggak-enggak ada muntah air. Wow, uh, gila. Karena banyak-banyak minum air, maka... Jadi muntah beneran. Jadi Anda sampai muntah air. Jadi dengan suatu yang sangat menjijikan, Anda akan mudah lebih ingat, bukan? <tuh> Selanjutnya adalah... Uh, Perut Anda, atau badan Anda. Tanda tadi sudah air, sekarang perut. Pegang perut Anda. Kemudian bayangkan nih, di perut Anda ini ada gambar tanda tanya besar. Kamar uh, tanda tanya di chat gitu. Kampan tanda tanya. Uh, jadi, tanda tanya besar ini mengingatkan Anda pada kata kunci pertanyaan. Uh. Kemudian selanjutnya. Pinggang anda, pegang pinggang anda, bayangkan anda jualan sayur Kemudian anda mengikat sayur dan buah-buahan anda di pinggang anda Jadi begitu anda menggang pinggang anda, akan mengikat sayur dan buah-buahan okay? Selanjutnya Anda memainkan musik dengan menginjak pedal drum Jadi gerakan kaki anda Kaki anda gerakan ya Bayangkan anda memainkan musik menggunakan drum Jadi memainkan drum dengan jadi menggunakan musik Jadi begitu anda menggerakkan kaki anda, maka anda mengingat musik Untuk kata kunci tadi, musik-musik barok nah, Selanjutnya adalah Jari-jari Anda. Saya jari-jari kaki Anda. Itu terbuat dari rokok. Akan bener rokok dan ke bakar lagi. Nah, jadi begitu Anda melihat kaki Anda, maka Anda akan teringat dengan rokok. Oke, okay. untuk mengujinya mari kita ulangi nih. Uh, leher. Leher, olahraga. Oke. Okay. Mata. Mata Anda, tidur. Oke, okay. jadi Anda untuk ingatnya adalah olahraga 20 menit sehari, bulan tidur 6 sampai jam 7 jam sehari. Oke. Okay. Mul Anda Memuntahkan air Jadi anda harus mengingat kata kunci air Jadi minum air 3 liter dalam sehari Kemudian perut anda Tanda tanya Oke jadi tanda tanya Untuk melatih otak anda Anda harus selalu memberi pertanyaan Kemudian pinggang anda Ayo pinggang anda apa Ya tepat sekali adalah Buah-buahan dan sayur-sayuran Karena tadi anda menjadi penjual sayur Dan buah-buahan Oke jadi anda mengingatnya Kemudian kaki anda Ya kaki anda Mengincak drum Benar sekali jadi anda terlihat pada musik Untuk meningkatkan kinerja otak, kita harus musik tarok. Oke, mudah sekali mengingatnya bukan? Kemudian jari-jari, jari-jari kaki anda, ayo jari-jari kaki anda apa? Rokok, tepat sekali rokok. Jadi merokok dapat merusak kinerja otak. Jadi jangan merokok. Oke, mudah bukan mengingatnya? Sekarang kita masuk ke teknik kata kunci. Sekarang yang beda lagi nih, bukan lagi ur urutan kata. Teknik ini digunakan untuk mengingat fakta atau kenyataan yang berupa kalimat panjang atau paragraf-paragraf panjang, misalnya. Ini anda harus mengingat eh, paragraf berikut ini Atau tulisan berikut ini Air Aduh Tidak panjang juga dong Jadi air adalah saat yang sangat di Muka bumi ini Air menempati lebih dari 70% Planet kita kadarnya bisa lebih besar atau lebih kecil Di dalam tanah, udara, dan organisme eh, Yang ada di mana-mana Jumlah air yang ada, ada Selalu sama sepanjang masa Jadi air yang be berubah Saat ini terdapat air sebanyak dahulu Dan sebanyak di masa yang akan datang Secara teoritis, dapat dikatakan air Yang Anda gunakan untuk mandi Di pagi hari adalah air yang sama yang digunakan oleh nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu Atau air yang diminum oleh dinosaurus 50 juta tahun yang lalu nah Air berubah dari satu bentuk-bentuk yang lain Tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan Air adalah salah satunya saat yang Bisa berada di, man di mana Materi dapat terjadi nah, Jadi misalkan pada suu sedang uh, Suhu sedang air dapat berubah cair yaitu seperti air yang kita kenal lah. pada saat suhu rendah air dapat menjadi padat yaitu menjadi es sedangkan pada saat suhu tinggi air dapat menjadi gas yaitu menjadi uap air cara menghafalnya adalah menggunakan kata kunci yang terlebih dahulu maksud kami menemukan kata kunci terlebih dahulu jadi nggak perlu mengingat semuanya gitu air baiklah kami akan mengucapkan kata kuncinya saja Patagonia yang ditebalkan. adalah Air zat umum bumi. Oke. Okay. 70% dari planet. Kemudian uh, ada di tanah, udara dan di organisme. Kemudian jumlah air sama sepanjang waktu. Air untuk mandi, untuk nenek moyang Dan untuk dinosaurus sama, oke. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke paragraf ketiga adalah suhu uh, suhu sedang air berwujud cair, suhu rendah air berwujud padat, dan suhu tinggi air berwujud gas. Nah, sekarang kita menggunakan imajinasi. Pasti kita selalu menggunakan imajinasi dalam teknik mengingat ini karena imajinasi adalah prinsip dasar memori. Nah, sekarang anda bayangkan nih air berceceran di tempat-tempat umum ini berarti mereka bawa air di mana-mana seperti di mall, di jalanan kemudian ada bayangkan air di bumi ini dipisahkan dengan materi yang lain jadi kepisah itu materi yang mana, materi ini sebelah sini kemudian air sebelah sini, bayangkan kepisah nah, jadi bumi ini jadi dua dua bagian itu, dan terlihat bahwa 70% air dan 70% eh, 30% adalah materi yang lain, seperti tanah dan, dan sebagainya nah, kemudian bayangkan tanah tadi, karena tadi kan ada tanah tuh dari tanah air itu, air itu berada di tanah, organisme, hewan dan tumbuhan dan memuntahkan air. Jadi Anda mengingat bahwa air itu ada pada uh, tanah dan pada organisme. Ah, uh, Bayangkan air di bak mandi Anda sama terus banyaknya dari kemarin hingga selamanya. Jadi, bayangkan air ini kok enggak habis-habis gitu. Jadi, sama terus. Jadi, ini mengingatkan Anda pada bahwa air itu sama terus pada saat Anda gunakan sekarang, besok dan atau kemarin yang sudah lewat. Nah, bayangkan ada dinosaurus yang mandi di uh, kamar mandi anda. Ini mengingatkan anda pada dinosaurus yang menggunakan air anda. Walaupun digunakan oleh dinosaurus air anda nggak berkurang berkurang gitu. Ini mengingatkan anda bahwa air yang digunakan dinosaurus sama dengan air yang anda gunakan. Kemudian digunakan juga oleh nenek-nenek nenek anda. Nah, mudah bukan? Ingatnya? Yang selanjutnya adalah Uh, bayangkan Anda mengambil air Biasa dari sumur Kemudian Memasukkannya ke dalam kulkas Menjadi es Kemudian merebusnya Hingga habis Menjadi uap Maka Anda mengingat Bahwa air itu oh, Ternyata air itu berubah Dari air cair Kemudian menjadi es Dan menjadi uap Imagina silah Sekreatif mungkin Pasti Anda mudah mengingatnya Oke okay. Kita masuk ke Teknik akrostik Teknik akrostik adalah Teknik menghafal Dan mengambil Satu atau sebagian huruf depan dari beberapa kata, misalnya yang biasa kita kenal yaitu warna pelangi, nah, yang sudah nonton laskar pelangi pasti kamu mudah mengingatnya nih. Nah, yang, diak yang diakrustikan menjadi mejikuhibiniu yang berasal dari kata merah, jingga, kuning, hijau, nila dan ungu. mudah bukan? Nah, teknik ini juga bisa digunakan untuk menghafal nama-nama planet di galaksi kita mulai dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh bisa enggak semuanya sama gitu. cara menghafal kita misalnya satu kata aja nah, seperti misalnya merkurius venus bumi mars jupiter saturnus uranus neptunus dan pluto nah, caranya kita ambil satu huruf pertama dari tiap kata yaitu misalnya m mewakili merkurius atau v mewakili venus kemudian b mewakili bumi m mewakili mars j mewakili jupiter s mewakili saturnus u mewakili uranus n mewakili neptunus dan p mewakili pluto Ya, Kak, enggak tahu nih belum hafal-hafal banget nih. Dari huruf ini kita jadikan kalimat yang lucu dan tidak masuk akal supaya Anda ingat. Jadi, kata-kata yang berikut. Mabuk vodka bikin masuk jurang sampai usus nyangkut di pohon. Jadi, kita kata-kata tadi awal-awalnya uh, M V B M S U kita jadikan kalimat yang mengerikan gitu dan sangat uh, lucu juga tidak masuk akal gitu. Yaitu, bayangkan, mabuk, vodka, bikin masuk jurang sampai usus nyangkut di pohon. Nah, begitu Anda menuliskan kata-kata ini. Anda tinggal mengikuti saja huruf uh, huruf depannya. Karena begini, Anda akan mengingat, Arcureus, Venus, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, saya anak Anda akan mengingatnya. Dengan baik, karena ini terkait dengan bahaya. Jadi, turut nyangkut di pohon bahaya, kan? Nah. Ternyata akustik ini juga digunakan untuk menghafal unsur-unsur kimia dari tabel unsur, atau tabel periodik. Misalkan nih, golongan 1A ya, Golongan 1A itu ke bawah Sudahkah anda melihat golongan 1A? Jika anda belum melihatnya Silahkan cari dulu, anda bisa pause ya Pastikan anda melihatnya Yang ada ini ada H yang paling uh, kiri itu uh, Ada H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, dan F, R Dari atas ke bawah gitu, yang berwarna merah itu Nah, cara melihatnya adalah Dengan menjadikannya sebagai Eee... Uh, Kalimat tadi, seperti kalimat yang lucu tadi Yaitu Herlina kawin Robi CS frustasi Jadi H Herlina mewakili H, H dan Li dan Na Kemudian kawin uh, Mewakili K Kemudian Robi mewakili RB CS ya mewakili CS Terus frustasi mewakili, mewakili FR nah. Kemudian Kemudian uh, Begitu juga selanjutnya dengan golongan 2A 2A yang sebelahnya yang berwarna uh, agak kuning-kuningan tapi pudar Dari atas ke bawah juga BE, BA, dan RA Kita uh, akustikan menjadi Beli, mangga cari, sirsat, bawa rambutan okay. e, BE diwakili dengan beli MG diwakili dengan manga CA diwakili dengan cari Kemudian sirsak diwakili dengan mewakili SR Kemudian Bawa diwakili Mewakili BA Kemudian RA diwakili rambutan nah, Begitu seterusnya Nah, sepagaklah akan kalian bahas Lagi, itu Golongan 13A 13A, you know, ya, ini ujung itu angka 13 nah, Kemudian B, A, L, G, A, I, N T, I, dan oh, nih, U, T apa tuh? Oke okay. Oke, ternyata sampai TI aja itu banyak alasan nggak inisiatif. Uh, jadi banyak alasan nggak inisiatif. Ini BA banyak alasan nggak inisiatif. Oke, okay. kemudian golongan 14 A uh, C S I G E S N P B. Nah, sampai PB kan? Jadi bayangkan dengan Kita masukkan kata-kata seperti uh, Ceweknya si Apa tadi GE yaitu Gary, ceweknya si Gary senang publikasi Oke okay. Sudah bukan mengingatnya Sayangkan ceweknya si Gary Udah foto-foto publikasi Dan di wartawan mungkin nah, Kemudian golongan 15A uh, Napas sambil bingung NPAS jadi napas jadi SB sambil BI bingung oke okay. kemudian golongan 16 a orang sinting setelan polisi yaitu OS SA -e, OS orang sinting SI -e setelan SETA -e itu setelan BO polisi nah, kemudian uh, Fakultas Baru institut eh uh, Institut Atletik nah masuk akal yang masuk akal yang penting Anda ingat gitu ya Uh, F uh, fakultas, mewakili F dan CL fakultas, kemudian BR itu baru, kemudian I itu institut, kemudian AT lah detik, kemudian nah, yang mudah dan mengingatnya, kemudian yang 18 A Herman nelan Air keras kemarin itu makain nih kemarinnya, oke jadi kita ingat H E N E itu H adalah Herman, N adalah Nelan, Nelan pakai bahasa selandiaan aja Nelan. Oh, kemudian air, uh, AR kita ambil dari AR, KR terus keras, XP adalah kemarin. Nah, jadi Herman Nelan air keras kemarin. Jadi bukan Nelan, kita pakai Nelan, oke. Okay. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah teknik pelacakan kata. Teknik ini digunakan untuk mengafal kata-kata asing seperti kata di bawah ini. Nah, setelah akan dapat kata berikut serta artinya dengan dalam 2 menit. Pertama dulu, Nekuji artinya mulut, internat artinya asmara, mur artinya dinding, riu artinya sungai, kasa, eh, kasa artinya rumah, dan sprout artinya toge, mencap artinya bujang, doku artinya racun, buruman artinya tetangga, petine artinya sisir, petin Nah, bahasa di atas ini adalah campuran dari beberapa bahasa Yaitu nomor 1 dan 9 adalah bahasa Jepang Kemudian nomor 2, nomor 5, dan nomor 6 adalah bahasa Belanda Nomor 7 adalah bahasa Spanyol Nomor 3 dan 10 adalah bahasa Italia Dan 4 dan 8 adalah bahasa Inggris nah, Jadi gimana cara mengingat bahasa atau kosa dalam bahasa asing ini? Alah kita menggunakan teknik lesetan kata Nah, berikutlah tekniknya ja ingatnya adalah dengan memplesetkan kata-kata asing tadi Kemudian menghubungkan dengan artinya Menjadi satu kalimat lucu Jadi Artinya tadi dihubungkan, Disambungkan dengan niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, nih uh, Kuci dengan mulut Nah, kunci tadi kita niin, menjadi kunci Kalimat, uh, kalimat niin, niin, kunci masuk ke mulut. Nah, bisa lihat tuh gambar di bawah, marah makan kunci. Nah. Kemudian bayangkan juga gunakan imajinasi Anda sekali lagi. Gunakan imajinasi Anda semakin Anda menggunakan imajinasi semakin Anda mengingat. Nah, mur. Pokoknya adalah mur. Mur artinya dinding. Mur ingat? Lawannya baut. Nah. Bayangkan dinding kamar Anda dipasang gitu banyak mur. Nah, bayangkan nih. Jadi Anda melihat dinding dekat dengan mur. Kemudian Casa Kita reflekskan jadi kain kasa. Oh, ini seram juga nih. Buat Bungkus Orang meninggal ya. Rumah maka Berbahaya Maka anda Kan lebih ingat Oke okay. Rumah anda Dibuat dari kain kasa Itu pelesetan yang kalimat uh, Lucunya Jadi Bayangkan rumah anda Dibuat dari kain kasa Wah serem banget dong Oke okay. Kenapa pasti mengingatnya Jadi begitu anda mengingat Kain kasa anda mengingat rumah Kemudian Cap dan bujang Oke okay. Cap ini kita pelesetkan Jadi kecap Kemudian kalimatnya adalah Anak bujang Mandi kecap Bayangkan anak bujang Mandi kecap Bagi lengket-lengket amat tuh Nah, jadi, begitu miniat, ennak Gidjanan, miniat, miniat, miniat, Gidjanan, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, artinya miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, Burma miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, miniat, atau burman berarti artinya tetangga. Karena anda bayangkan tetangga anda jalan kaki sampai ke Burma, mengalahkan sekali. Kemudian internet artinya asmara. Nah, bayangkan anda chatting nih di internet biasa bukan uh, berasmara di internet atau menjalin asmara di internet, misalnya nah, melihat Facebook, Facebook dan lain sebagainya. Bayangkan jadi asmara artinya internet. Rio, nah Rio nah, artinya sungai rio bisa kita gunakan sebagai nama orang tapi lebih bawah selagi kita gunakan sebagai resiko rio kita plesetkan jadi resiko berarti mandi di sungai itu beresiko berarti sungai adalah resiko berarti sungai itu adalah rio artinya rio, rio itu artinya sungai Oke. Okay. kemudian toge itu bah, eh, maksudnya sprout itu artinya toge lah bahasa Indonesia nah plesetannya sprout inilah semprot, jadi bayangkan toge disemprot ke muka anda nah, anda ada yang mengingatnya kan kalau di bahaya gini jadi, togi, esprot eh, itu artinya toge oke okay. kemudian doku, artinya racun nah, kita proseskan menjadi dukun, doku jadi mirip racun jadi bayangkan dukun sakti bikin racun, berarti du dukun sakti bikin racun, berarti doku itu artinya racun, nah, mudah kan petin Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, kemudian kita Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, di Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, Pettin, se kata-kata että yang, yang biasanya kita olen kataa, että olen kataa, että olen kataa, että nama kataa, että olen kataa, että olen kataa, että olen kataa, että olen kataa, että olen kataa, ini olen kataa, että olen kataa, että olen kataa, että olen kataa, että olen nama että olen kataa, että olen Atau indica Nah kataa, että Tamara ke India beli asam. Jadi tamara ke India, in, indika. Kita perhatikan menjadi tamara ke India. asalnya Asamnya aya asam, beli asam. Hmm. Enggak, bukan tamara ke indika. Kemudian jambu air. Jambu air adalah sidium aquatic. Hmm. Jadi kita perhatikan katanya. Ja, pohon jambu dis, disiram iodium dan air aqua. Yang bayangkan mahal banget nih. Buat nyeram pohon jambu aja harus pakai eh uh, yodium dan air aku. Jadi jambu air asam ilmiahnya psidium dan aquatic. Psidium aquatic, oke. Okay. Kemudian pepaya. Artinya adalah carica pepaya. Nah, untuk mengingatnya ya, adalah dengan makan pepaya dicampur merica. Jadi carica pepaya kita presetkan. makan pepaya dicampur merica Berarti carica pepaya. Jadi bahasa uh, nama ilmiah adalah carica pepaya. Cabai nah. Nama ilmiahnya Cap si -cum. Nah Kita pelasikan menjadi cabai dicampur kecap Kemudian dicium Cabai cap si cium Cabai dicampur kecap kemudian dicium Pelasikan katanya nah. Udah bukan mengingatnya Pelasikan anda menggunakan imajinasi juga Nah selain itu juga kita bisa menggunakan terni -terni kata ini Untuk menganfal nama-nama negara Dengan ibu kotanya misalkan negaranya adalah butan, ini bahasa-bahasa nama negara yang jarang disebut-sebut nih nama negara butan ibu kotanya timpu nah, perasaan katanya adalah di hutan ketemu empu berarti butan ibu kotanya timpu nah, kapalnya, jadi perasaan katanya di hutan ketemu empu lihat tuh gambar di bawah tuh ketemu empu di hutan kemudian uh, maldewa Ibu kotanya Male. Negara nya dan ibu kotanya Male. Nah, bayangkan di mall ada de bendewa gitu. Di Maladewa di mall ada bendewa. Personelnya laki-laki semua atau male ya kan. Dulu gampang. Ini ingatnya. Nah, Islandia. Reykjavik. Nah, bayangkan dengan pesertanya itu Islandia bawa rezeki apik atau rezekinya bagus gitu persajawannya apik. Nah, Islandia. Rei Rei yadia. Jadi iklan, dia Iklan, ini iklan ya Iklannya ikan, islandia. Iklan, apik, Bukan ikan, ya. Islandia Iklan dia ikan, ikan, apik jadi, Karena iklannya bagus Dia bisa uh, mendapatkan ikan, yang banyak ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ada ular ikan, ikan, Nongol gitu Jadi Anda mengingat Ular batur sebagai ibu kota dan Mengolah sebagai negara Mengingatnya Kemudian Syria adalah Ibu kotanya adalah Damascus Nah kita bisa Menggunakan pelaksanaan Jangan syirik Damai aja cus nah, Syria itu syirik Kemudian damacus Damai aja cus Cus itu ya bahasa lah. Kemudian Kita masuk ke nama negara Spanyol. Nah kotanya adalah Madrid. Nah, Spanyol kita terjemahkan jadi sepatu nyolong, malas ngirit Jadi Madrid artinya malas ngirit. Kita malas ngirit. Jadi itu sepatu nyolong malas ngirit. Jadi sepatunya nyolong, nggak mau ngirit untuk beli sepatu. Jadi Spanyol kita mengingat Madrid karena malas ngirit. Oke, Turki. Ibukotanya adalah Ankara. Di Turki kita kaitkan dengan turis. Kemudian, angkara kita prasirkan menjadi angkasa. Berarti, turis dari Turki terbang ke angkasa. Nah, bagus bukan? Mudah mengingatnya. Kemudian adalah teknik irama. Irama ini sangat mempermudahkan kita daya ingat. Nah, contohnya, lebih mudah bukan mengingat lagu daripada mengingat uh, materi pelajaran di sekolah. Ini sebenarnya sudah kita lakukan Atau kita pelajari dari TK Masih ingat kan lagu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Dan seterusnya Waktu oh, TK Kita kan lebih mudah untuk mengingatnya Nah Ada juga iklan uh, Komersial di televisi juga menggunakan Iklan speedy nih Oke okay. Menggunakan 0809894 kali Mungkin gak betul-betul bagus iramanya, tapi minimal seperti itu Kan dengan seperti ini, dengan menggunakan irama Jadi orang akan lebih mudah mengingat seperti informasi Nah Prinsip irama ini juga digunakan oleh Seperti tadi, oleh para-para marketer untuk mempermudah Orang-orang e, atau pasar-pasar mereka untuk mengingat Iklan mereka, sebenarnya awarenessnya meningkat Nah jika anda mungkin kuliah di manajemen, kemudian manaj manajemen pemasaran Nah ini info, e, teknik super memory ini sangat bermanfaat untuk membuat iklan Oke okay? adalah teknik memicu teknik memicu ini adalah uh, ketika kita mendengar sebuah informasi dalam pikiran kita akan muncul suatu tentang sesuatu tentang uh, kata kata baru tersebut misalnya uh, kita mengingat politik oh, yang terbayang wah ricuh nih MPR DPR partai dan segala macam jadi as asosias asosiasikan apa yang muncul dalam pikiran uh, saat mendengar suatu kata contohnya polusi oh polusi asap hitam nih, kendaraan atau pabrik seperti di gambar itu nah mudah bukan? sekarang uh, teknik ini digunakan pada saat anda bingung mencari kalimat atau apanya. jadi anda gunakan uh, imajinasi anda polusi berarti uh, asap kendaraan atau asap pabrik seperti itu Adalah teknik meningat wajah Teknik mengingat wajah Ini digunakan untuk meningat wajah seseorang yang kita kenalan Misalkan nih, satu orang namanya Yuda yang cowok nih Ini laki-laki nih, namanya Yuda Kita bayangkan, wah Yuda Pakai kacamata seperti kuda menggunakan kacamata nah, Kita bayangkan dia kuda menggunakan kacamata Enggak dosa, karena kita cuma berimajinasi aja Dia juga enggak tahu orangnya Kemudian, yg adalah Desi Nah, bayangkan disana Desi Kita kaitkan dengan Dasi Yuda tadi kita kaitkan dengan kuda Desi kita kaitkan dengan Dasi Jadi bayangkan Wah si Desi menutup matanya dengan Dasi Bayangkan dalam pikiran anda jadi begitu engan melihat Desi Melihat wajah ini Anda keteringat wah oh, Dasi Oh berarti Desi namanya Atau kita melihat oh, si Yuda Oh Yuda Wah kuda ini banyak kacamata kita, begitu. kita imajinasikan anda Oke okay. Selainnya adalah teknik menghafal rumus Misalkan anda mengingat rumus ini Harus mengingat x sembilan b uh, kurang atau tambah uh, akar b kuadrat kurang 4 asib per 2 a nah ingatnya adalah kita uh, komponen rumus ini kita jadikan sebuah kata dulu misalnya x kita jadikan sena atau nama orang minus b kita jadikan baik kemudian uh, plus minus ini tambah atau kurang ini kita jadikan gereja kenapa gereja karena kita melihat di sana seperti tanda salib kita lebih mudah mengasosiasikannya ke gereja. Kemudian rumah karena ini adalah melindungi jadi kita anggap sebuah rumah. kemudian B2 B kuadrat ini kita enggak kita jadikan berdua. Kemudian 4 AC ini lebih mudah lagi. 4 AC atau air conditioner. Nah, kemudian 2A kita jadikan 2 anjing. Ini anjing bukan dalam artian bahasa kotor atau umpatan ini adalah anjing gramatis sebenarnya. Nah, caranya adalah sekarang kita sudah membuat kata-kata tadi Komponen tadi kita buatkan sebagai kata Sekarang buatkan sebagai cerita Cerita, ya bisa masuk, tidak masuk akal Tapi yang penting, yang udah diingat Bisa berbahaya juga, enggak apa-apa okay. Ceritanya adalah Satu satu kalimat yang Atau beberapa kalimat yang menyatakan sebagai berikut Sena, anak yang baik Ia rajin ke gereja Jadi begitu Sena, anak yang baik kita ingat X dan min B, kemudian gereja Kemudian plus, minus Di rumahnya, ia tinggal berdua Jadi di rumah. Ah, tanda ini di rumah tinggal berdua. Ingat B kuadrat berdua. Tapi ada 4 AC. Tapi di dalam rumahnya itu ada 4 AC, walaupun dia tinggal berdua ada 4 AC. Ada air conditioner. Jadi nah, banyak 4 AC. Di lantai bawah karena ini uh, pernya jadi kita mangkupnya lantai bawah. Ia melihara dua ekor anjing yang galak Jadi dua anjing jadi dua ekor anjing yang galak Karena galak kan terkait keringan bahaya Jadi mudah mengingatnya bukan? Oke okay. Sekarang kita masuk ke teknik mengingat angka Nah teknik mengingat angka ini adalah Kita harus merubah semua angka Mulai dari 0 sampai angka 9 menjadi huruf mati Nah kemudian Dijadikan kata dengan menggabungkan dengan huruf hidup Jadi semua huruf mati adalah Angka Baiklah Yang pertama kita gunakan adalah angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9 Kita ganti dengan huruf dan teknik mengingatnya Nah, misalkan O, oleh maksud kami 0 uh, 0 kita ganti menjadi huruf Z atau huruf S Teknik mengingatnya adalah Z dari kata zero yang artinya 0 dan uh, S berasal dari kata kosong S nya oke okay? Jadi anda harus mengingat 0 Sebagai Z atau S Pastikan anda mengingatnya Kemudian 1 1 itu, adalah, itu kita jadikan huruf mati Bisa jadi T atau bisa jadi D nah, huruf T ini Untuk cara mengingatnya adalah huruf T ini kita Ambil dari angka 1 yang diberi di, di tutup Di atasnya Nah kemudian D ini Cara mengingat bahwa D ini angka 1 adalah Kita membayangkan untuk membuat, angka, membuat uh, Huruf D kita harus menulis atau membuat angka satu, angka 1 terlebih dahulu kemudian dilengkapi dengan C terbalik menjadi jadi jadi D. Jadi jadi Anda mengasumsikan bahwa T itu 1 dan D itu atau D 1. Nah, kemudian 2. Angka 2 dijadikan huruf N. Karena memiliki dua kaki. Atau dibelah dibalik jadi N N besar ya kan. Coba Anda mengingatnya ini. Kemudian M. Huruf Angka 3 kita jadikan huruf M karena M memiliki 3 kaki dan jika diputar 90 derajat maka akan bentuk angka 3. Betul kan? Coba Anda ingatnya, buat 4. 4 adalah R. Kita buat jadi R dari dari kata four yang artinya 4. R ini dalam dari, dari R4. Kemudian 5 kita ganti jadi L dari kata 5. Buat 6 kita jadikan J atau G nah, jadi bisa salah satunya jika anda meletakkan cermin di belakang angka 6 maka bayangannya akan menjadi huruf J bukan contohnya seperti lihat tuh J 6 itu cermin J dan 6 diantara diantara cermin sedangkan J adalah mirip dengan angka 6 atau maksud kami dengan G G besar adalah mirip dengan angka 6 mirip bukan itulah cara teknik ingatnya jadi 6 diganti di, janti, di transfer menjadi C dan Menjadi J dan G Kemudian 7 7 dirubah menjadi K Atau dirubah huruf menjadi huruf K K terdiri dari dua angka 7 Yang saling berlawanan Satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah Yaitu bener kan? Oke Cara menggunakannya seperti itu Kemudian angka 8 Angka 8 dirubah menjadi H, F, dan C Nah, H ini adalah bila diberi charming adalah bila diberi garis ada di bagian atas dan bawahnya maka h ini akan jadi angka 8 itu teknik ingatnya kemudian f ada di dalam angka a eh, masih kami f ada di, ada di dalam angka 8 seperti gambar di samping ini pastikan melihatnya, kemudian perhatikan garis hitam di dalam angka 8 nah itulah huruf f uh, huruf f Kemudian angka 8 terdiri dari 4 huruf C ya, Yang ditumpuk kemudian saling berhadapan karena Anda melihatnya 8 terdiri dari 4 huruf C Jadi 8 kita ganti menjadi H, F, dan atau C yang Kemudian angka 9 Angka 9 kita ganti menjadi P atau B nah, Angka 9, cara mengingatnya adalah Angka 9 jika dicerminkan menjadi seperti P Betul kan? Apabila diputar 180 derajat maka menjadi B. Uh. Sudah ada ingat semua? Ini harus menghafalnya semua ini. 0 adalah Z atau S, 1 adalah T atau D, 2 adalah N, 3 adalah M, 4 adalah R, 5 adalah L, 6 adalah J atau G, 7 adalah K, 8 adalah H, F dan C, 9 adalah B atau B. Nah, Sekarang ini misalnya Anda harus mengingat menghafal angka ini 5374311527534. Nah, cara caranya adalah kita harus menjadikan semua angka ini menjadi kalimat atau kita menjadi jadi kata dulu baru menjadi kalimat. Nah, kita tahu bahwa semua angka ini kita telah konversikan tadi menjadi huruf mati. Nah, Untuk membuatnya menjadi kata, pasti kita harus mengurutkan huruf hidup. Maka kita membaginya menjadi... Uh, untuk satu kata, kita membaginya menjadi dua uh, angka hingga tiga angka. Nah, caranya adalah kita bagi lima tiga menjadi lima tiga, kemudian tujuh empat, kemudian tiga satu, kemudian lima uh, belas, kemudian dua tujuh, kemudian lima tiga empat. Nah, caranya adalah... Angka lima menjadi... Anda ingat yang kalimat tadi adalah L dan 3 adalah M Kemudian di tengah-tengahnya kita beri huruf E Jadi menjadi kata lem nah, Artikan bahwa semua huruf mati adalah angka Kemudian 7 adalah K Kemudian 4 menjadi R Anda ingat tadi, Anda hafalnya saya menghafalnya Kemudian masuk huruf, masukkan huruf hidup I sesudah eh, K dan sesudah R adalah eh, Maka jadi kiri Nah, kan? K adalah 7 Dan R adalah 4 Kemudian 31 3 menjadi M Dan 1 menjadi D Masukkan huruf hidup A Dan di depan M Kemudian huruf hidup U Di depan D Maka jadi madu M adalah 3 Dan D adalah 1 Jadi huruf hidupnya adalah Pelengkap saja Kemudian 1 dan 5 1 menjadi T Dan 5 menjadi L Kemudian di depan T diberi A Dan di depan depan L diberi I, maka teila tali. Yang T adalah 5, eh, T adalah 1 dan R adalah 5. Kemudian ke 2 eh, dan 7. 2 menjadi N dan 7 menjadi K. Di depan N diberi I dan di depan K diberi A. E. Akan menjadi Nike. Nah, Nike ini merek sepatu, Nike ingat Nike. Kemudian 534. Nah, karena tiga huruf nih. Jadi 5 menjadi L, 3 menjadi M dan 4 menjadi R. Di depan L diberi huruf hidup E, kemudian di depan M diberi huruf hidup A, dan di depan R diberi huruf hidup I. Maka jadilah kata lemari. L adalah 5, M adalah 3, 4 adalah R. Sekarang, kita bikin cerita konyol dari kata-kata di atas. Nah, kita gabungkan nih, semua kata-kata, jadi lem, kiri, madu, tali, naiki, dan lemari, kita jadikan sebuah kalimat, atau kalimat yang nantinya lucu, yaitu lem diambil dengan tangan kiri, bayangkan, selalu gunakan imajinasi, lem, lihat gambar lem diambil dengan tangan kiri, kemudian dicampur dengan madu, bayangkan lem dicampur madu, gimana rasanya tuh, kemudian dioleskan pada tali, Nah ingat tali, jadi talinya sudah lengket, bawa madu dan bawa lem, digunakan untuk mengikat sepatu Nike nah jadi sepatu naik ini diikat dengan tali tadi kemudian sepatu ini karena baunya nggak enak, tutuenggak bagus lengket, akhirnya marah dan dilempar ke lemari bayangkan lem kemudian diambil dengan tangan kiri, dicampur dengan madu, kemudian dicampur dengan tali, kemudian digunakan tadi, -tadi digunakan untuk mengikat sepatu dan sepatu tadi dilemparkan ke lemari maka uh, anak akan mengingatnya lem kiri madu tali Nike dan lemari Yang artinya Atau angka di dalamnya adalah 5, 5, 3, 7, 4, 3, 1, 1, 5, 2, 7 5, 3, 4, Nah Nah Untuk menghafal 3 angka Seperti 534 Kita gunakan Yang terlebih dahulu adalah Eee uh, kami Untuk menghafal angka Yang kamera rat 5, 3, tadi Perhatikan perhatikan nah, jadi, Uh, kami alat yang lima tiga empat bukan lima tiga tapi lima perhatikan lima nah, tiga untuk menghafal kata-kata uh, huruf uh, angka seperti ini utamakan untuk mengisi di tengahnya dulu misalkan lima tiga yaitu L dan M pastikan untuk mengisi lem dulu jangan mengisi lama karena lama lebih susah diingatnya Jadi usahakan mengisi tengah-tengah dulu Jika di tengah-tengahnya tidak ada kata yang cocok Maka Anda bisa menggunakan 2, yaitu lama Jadi usahakan Sesedikit mungkin huruf hidup Karena untuk menggunakan kita mengingat huruf mati Karena semua huruf mati adalah uh, Angka Oke, okay. berikut ini adalah Beberapa daftar Angka yang sudah dikonversikan menjadi Kata silakan baca sampai 100 ini, kita bisa mempause dan membacanya sendiri, pasti bisa kan? Oke, okay. silakan pause, oke okay, dan kita lanjut ke teknik berikutnya. Bagaimana menggunakan teknik mengingat angka, mengingat angka ini? Nah, teknik mengingat, mengingat angka ini kita bisa gunakan untuk mengingat tanggal kejadian dalam sejarah. Itu misalnya contohnya Pearl Harbor di bom Walau Jepang tanggal 7 Desember 1941 Nah 7 Desember 1941 menjadi 7 bulan 12 tahun enggak Kita gak perlu pakai 19 nya Kemudian rubah angka 7 menjadi 7 12 menjadi katun 7 jadi K Kemudian 1 jadi T Dan 2 jadi N menjadi Kita sisipkan A dan U jadi katun Kemudian 41 menjadi roti 4 jadi R dan 1 menjadi T Kemudian sisipkan roti Nah, kemudian bayangkan Pearl Harbor itu dibom Dengan roti yang dibungkus Dengan kain katun Jadi Roti dan kain katun R 4 uh, T uh, 1, jadi tahun 41 Kemudian kain Katun Katun itu berarti uh, 7 K7 dan T Itu 1 dan N itu adalah 2 Jadi Katun itu 712 Jadi Lampard Harbour dibom Pada 71241 nah, Mudah bukan mengingatnya Kemudian Adolf Hitler Adolf Hitler bunuh diri Pada oh, tanggal 30 April 1945 Jadi kita gunakan 30 April 1945 Menjadi 30 Bulan 4, tanggal 30 bulan 4 Tahun 45 Kita tidak usah menggunakan 19 nya mitä menjadi 30, mitä minulla on, mitä minulla on, mitä minulla on, mitä 30 on, mitä minulla on, M minulla eh, on, menjadi minulla on, mitä minulla uh, 0 menjadi S Kemudian 4 menjadi Air ya. A Dan a on, mitä minulla on, mitä minulla on, 34 jadi bayangkan Hitler benuh diri dengan cara menelan emas ah. batangan terus minum air dan tidur di atas rel oh iya, rel, rel ini adalah 45 jadi rel ini adalah 45 R4 dan L5 jadi bayangkan rel menjadi 45 Berarti, Hitler bunuh diri dengan cara menelan emas batangan, emas berarti 30, kemudian dia minum air, air berarti 4, kemudian dia tidur di atas rel, kereta api, berbahaya kan Jadi rel ini adalah 45, R dan 4 dan R adalah 5. Nah, seperti itu cara mengingatnya. Kemudian, yang kedua lah kita gunakan teknik mengingat angka ini sebagai untuk mengingat nilai, atau besar, atau panjang, atau kecepatan, dan luas. Misalkan, jarak dari bulan uh, jarak bulan dari bumi Misalkan, uh, 384 630 kilometer kita bagi menjadi uh, pecah kita pecah angka menjadi 38 menjadi mafia jadi 3 menjadi m dan apa menjadi f jadi mafia 46 menjadi raja 4 jadi r dan 6 jadi j jadinya raja 30 menjadi emas yang masih nyenteri emas uh, 3, 3 M dan S berarti 0. Bayangkan mafia dan raja mencari emas ke bulan. Mudah bukan mengingatnya? Si mafia raja uh, mencari emas ke bulan. Jadi bulan dari bumi itu ya mafia raja nyari emas. Jadi mafia la M F itu berarti uh, 38 raja berarti 4 dan uh, 46, nan, kemudian emas adalah 3 dan 0 Oke, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, Nah, mädän, sekarang nih gimana ingatnya yaitu 13 nih mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, mädän, 3 bisa jadi m kemudian disisipkan e, o dan disisipkan u dan i dan 40 4 dan 0 menjadi rusa 4 menjadi r dan 0-nya menjadi s karena disisipkan u dan a jadi rusa kemudian 45 menjadi rel 45 menjadi rel karena 4 itu adalah r dan 5 45 itu adalah l jadi rel kemudian 00 menjadi saus Karena S dan S yaitu jadi tambah dalam A dan O dalam jadi saus Banyakkan Tommy mengejar rusa di atas rel uh, Karena memakan saus Sampai keliling pulau Jawa Jadi bayangkan Tommy mengejar Ru rusa di atas rel Karena rusa ini memakan sausnya Sampai dia keliling pulau Jawa gitu. Bisa bayangkan Bayangkan Tommy mengejar rusa yang di atas rel, karena rusa ini memakan sausnya, sampai keliling pulau Jawa jadi, seluruh luas keliling pulau Jawa adalah Tommy mengejar rusa di atas rel, karena makan saus itu Tommy, rusa, rel, dan saus kata kuncinya, T berarti uh, Tommy berarti 13 rusa uh, berarti 40 rel berarti 45 dan saus berarti 00, karena ingatnya 13, 40, 45, dan 00 itu adalah luas pulau Jawa kemudian Yang kolme. mengingat nomor atom suatu unsur dalam kimia atomien nah, Setiap unsur Kolmas kan punya nomor atom nih dalam, kimia, dalam pengetahuan kimia Kolmas on numero atomia. Kolmas on Nomor atomnya adalah uh, 19 numero atomia. Kolmas on 19 ini kita berubah menjadi angka uh, kata yaitu 19 jadi tape, tape Nah, kemudian dihubungkan dengan kalium jadi tape di tip dibuang dikali kali. tip itu adalah 19 dibuang dikali, kali, adalah kalium. Neon nama unsurnya neon, kemudian nomor atomnya adalah 10. Kemudian kita 10 ini kita, kita berubah menjadi uh, kata yaitu dasi. 1D dan 0 adalah S Jadi lampu neon diikat dengan DASI Banyakan lampu neon Lampu yang terang itu diikat dengan DASI Jadi Neon Adalah DASI Neon Nomor atomnya DASI berarti 1 dan 0 10 Kemudian Chlor Chlor ini nomor, nomor uh, atomnya adalah 17 Kemudian Kita belas Kita uh, Kami ingatnya adalah 17 menjadi duku. Duku itu adalah nama buah, buah duku. Nah, kita, cara mengingatnya adalah kita maksudkan menjadi duku, yang artinya 1 dan 7, 7 jadi K dan 1, uh, D, dimasukkan ke dalam celana kolor. Jadi kita mengingat klor. kolor, dibayangkan kolor, kolor, kemudian du, duku 17. Dan kita mengingatnya. Nah, sekarang tani berikutnya adalah teknik pengulangan. Nah, sudah dijaga oleh statistik dan membuktikan berdasarkan penelitian bahwa jika kita tidak mengulangi apa yang kita pelajari uh, selama 24 jam, maka kita akan kehilangan 80% dari apa yang kita pelajari atau kita akan lupa 80% dari apa yang kita pelajari. Nah, seringkali nih misalnya kita hari Senin kita belajar matematika atau mungkin belajar uh, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, hari selasanya ini kita masih ingat tapi begitu selasa malam sedangkan kita belajarnya Senin pagi selasa malam kita sudah lupa apa yang kita pelajari di hari Senin pagi ini karena sudah lewat kita sudah lupa sekitar 80% karena sudah lewat 24 jam nah supaya kita tidak terjadi hal tersebut maka kita harus mengulangi ada teknik pengulangannya yaitu teknik pengulangannya adalah 10 menit setelah pertama kali Anda pelajarinya jadi 10 menit begitu Anda pelajarin Anda langsung Review, Langsung, uh, apa yang anda lihat tadi anda review lagi, anda pelajari lagi, setiapnya anda baca lagi lah minimal Kemudian satu hari setelah pertama kali dipelajari Jadi, besoknya di review lagi, baca aja cukup, Kemudian, dengan main map dan segala macamnya Nanti setelah uh, anda jelaskan main map, bukan? Kemudian setelah satu hari, satu minggu setelah pertama kali anda uh, pelajari jadi satu minggu berikutnya diingat lagi di review aja, nggak usah dipelajari karena anda sudah pasti udah mengingatnya dengan gampang kemudian 1 bulan setelah pertama kali anda mempelajarinya nah, di 1 bulan telah anda mempelajarinya anda nah, review lagi dan 3-4 bulan setelah dipelajari, jadi 3-4 bulan setelah pertama kali anda mempelajarinya maka anda akan mengingat informasi tersebut dengan sangat-sangat hafal, inilah teknik pengulangan karena salah satu prinsip memori adalah hal yang diulang-ulang Kemudian, berikutnya adalah teknik awal dan akhir Teknik awal dan akhir Misalkan, nih, kita belajar dalam waktu 25, uh, 2 jam Nah, jika kita tidak Kita hanya akan mudah mengingat Di awal Di awal dari 2 jam tersebut Perhatikan kurva ini yang melengkung bawah ini, Satu lingkungan kita akan menyemingat yang pertama dan di akhir 2 jam tadi. Itu yang paling kita ingat ialah. Sedangkan di tengah-tengah tadi kan kita akan cenderung lupa. Ini salah satu prinsip memori yaitu teknik awal dan akhir. Nah, kemudian bagaimana kita mengakalinya? Nah, kalau kita uh, dalam 2 jam kita belajar, kemudian kita hanya mengingat awal dan akhirnya. Caranya bagaimana supaya kita ingat lebih banyak? Simpel saja logikanya adalah ya lebih perbanyak saja awalnya dan akhirnya selama 2 jam benar sekali. Adalah dengan untuk uh, memperbanyak awal dan akhirnya, maka kita bisa melakukan jeda. Jadi setiap 25 menit kita jeda, ya kita mengingat awalnya dan akhirnya di 20 menit, dan kita mulai lagi dari awal. Pada satu musuh bulan bukan mulai dari awal pelajarannya tapi memulai dari mulai awal sebuah sesi lagi. Nah, kita mulai awal lagi, kita mengingatnya lagi, kemudian pada 20 menit berikutnya kita jeda lagi mungkin 5 menit aja jedanya. Cukup. Nah, jadi dah lagi lanjutkan lagi sehingga kita memori kita kan terus beristirahat dan meningkat di sini. Pian 25 menit lagi gida lagi istirahat 5 menit. Jadi setiap 25 menit kita istirahat 5 menit sehingga waktunya 2 jam pas. Dan kita telah memperbanyak awalan dan akhiran suatu sesi untuk belajar. Dengan begini kita akan lebih ingat. Inilah uh, kurvanya gitu. Jadi kita di atasnya kita kurva yang di atas ini kita uh, istirahat setiap 20 menit selama 5 menit, sedangkan ini selama 2 jam kita non stop jadi keingatan kita kayak gini materinya, ya, pasti lebih bagus yang di atas. Oke, okay. berikutnya adalah kunci efektif teknik super memori. Nah, inilah kunci teknik super memori, kunci efektivitasnya. Jadi teknik super memori ini hanya akan bekerja secara efektif jika anda memperhatikan tiga hal ini yaitu anda membayangkan dan melihat gambar yang kejadian dalam pikiran anda atau menggunakan visual interaktif maksud kami visual internal mohon maaf jadi membayangkan dan melihat gambar kejadian dalam pikiran visual internal jadi anda membayangkan anda anda melihatnya dalam internal dalam pikiran anda kemudian mendengarkan dalam pikiran am, pikiran pikiran anda apa yang diimajinasikan dan apa yang diceritakan dalam suatu ingatan ada dalam suatu uh, informasi yang untuk diingat nah, atau dengan audio internal jadi seolah Anda mendengarkan uh, suaranya jelaskan maka kami tadi menjelaskan dengan cerita dengan suara dengan ledakan kita kami menggunakan ledakan pang atau tabrakan menggunakan tabrakan suara tabrakan pang dan lain sebagainya seperti itu itu untuk memudahkan untuk mengingatnya itu disebut dengan audio internal jika Anda tidak mendengarnya Anda bisa membuatnya pendengaran itu sendiri dalam pikiran Anda. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik internal. Itu merasakan dengan emosi Anda apa yang terjadi. Wow, jika Anda menyedihkan, oh, asyikkan sendiri, jika Anda mengerikan, oh, rasakan uh, ngeri. Melanjutkan lucu, ketawalah. Kemudian jika, ketawa jika mereka memasukkan takut, wow, ngeri, gua takut benar. Jadi Anda menggunakan emosi Anda atau dengan kinestetik. Nah, jika diperhatikan ini adalah Kita harus menggunakan ketiga gaya belajar kita Yaitu visual, audio, dan kinestetik nah, Sekarang inilah peta pikirannya Teknik supermemori Yang pertama adalah teknik cerita Kemudian berikutnya adalah Teknik lokasi Yang ada juga teknik anatomi Teknik uh, kata kunci Teknik akrostik Teknik pelesetan Teknik pengulangan Teknik kekauhan akhir Teknik eramat Teknik mengingat angka Tänne kumitju, tänne mengingat wajah Nah Anda bisa lihat-lihat on kääntänyt, peta on kääntänyt, kun on kääntänyt, kun on kääntänyt, kun on kääntänyt, kun on kääntänyt, kun on kääntänyt, kun on kääntänyt, kun on on kääntänyt, kun on on kääntänyt, kun on on ini. So, sekian di hari ketiga. Salam sukses. Sampai jumpa di hari berikutnya.